Halo halo dan halo teman-teman, apa kabar? Kabar baik ya Sudah seperti yang saya janjikan bahwa hari ini saya akan kembali ada di telinga kamu Di mata kamu untuk memberikan sebuah curhatan-curhatan Yang dikirimkan oleh teman-teman kita dari sahabat pagar kehidupan Nah kemarin kamu udah nonton belum video saya mengenai curhatan dari sahabat pagar kehidupan yang ke-10 Nah itu keren-keren banget loh, banyak menginspirasi orang lain dan siapa tahu juga ya bisa menginspirasi kamu Nah bagi kamu yang belum nonton curhatan kemarin, caranya gampang Kamu ke Youtube, kamu ketikan pagar kehidupan curhat 10 Pagar kehidupan curhat 10, kemudian kamu cari nanti langsung muncul di halaman pertama nah itu dia video yang harus kamu tonton ya, keren banget nah sekarang, tanpa kita banyak berbahasa basi langsung yuk, kita bacain email dari sahabat pagar kehidupan yang mana bisa jadi email ini menginspirasi kamu juga loh, oke? Okay? Nah email pertama di hari minggu malam ini cukup menarik nih Email ini ditanyakan oleh orang Yang mana dia pernah melakukan perbuatan buruk di masa lalu Kekeliruan buruk di masa lalu Kekilafan di masa lalu Dan namanya cenderung menjadi jelek Nah kamu pernah gak sih teman-teman Atau mungkin sedang mengalami gitu Sebuah kejadian dimana nama kamu nih mohon maaf Udah terlanjur jadi jelek Karena kamu pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu Nah, pernah nggak kamu terbesit keinginan gimana ya caranya supaya nama gua yang udah jelek nih bisa kembali bersih kembali seperti sedia kalah? Nah, itu juga yang ditanyakan oleh Arif Z. Ondol. Dia menanyakan begini, Halo Mas Bro Arian, terima kasih karena sudah mau membacakan email saya. Gini Mas, saya mau curhat nih. Sekalian minta pendapat dan solusinya ya. Ini masalah pekerjaan saya. Saat kita melakukan kesalahan dan nama kita menjadi buruk atau jelek, Kadangkala -kadang kita menjadi bingung mas bro Padahal belum tentu loh kesalahan kita di masa lalu dalam pekerjaan itu adalah mutlak kesalahan dari diri kita Nah gimana caranya agar kita bisa membersihkan nama atau citra diri kita lagi Kadang saya masih gak bisa terima dengan hal itu mas Dan bagaimana caranya agar kita nih bisa diberi kepercayaan lagi dalam sebuah pekerjaan Seandainya memang di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan Syukur-syukur bisa naik jabatan lagi Tapi saya mau nih caranya mas bro tanpa harus menjilat atau mencari kambing hitam kepada atasan. Ada nggak sih cara halal seandainya kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan, bisa memperbaiki nama baik kita dengan sendirinya untuk masa depan yang lebih baik? Terima kasih atas jawabannya, Mas Bro. Terima kasih, Pagar Kehidupan. Salam sukses, Pagar Kehidupan. Oke. Okay. Pertanyaannya cukup bagus ya Arif ya, ini pertanyaan yang dimiliki oleh sejuta umat Jadi di bagian pertama ini saya akan mengajarkan kepada kamu Bagaimana seandainya kamu dulu pernah terpleset Nama buruk kamu dapatkan Dan kamu ingin membersihkannya dengan cara yang gampang Caranya adalah begini Pertama kamu harus tahu dulu Nama kamu kotor di bidang apa Contoh Nama kamu kotor di bidang pekerjaan Itu beda loh cara membersihkannya dengan nama kamu kotor di bidang mungkin mohon maaf ya, keluarga besar Seandainya nama kamu di keluarga besar udah jelek, jelas beda cara kita ngobatinya atau membersihkannya Seandainya nama kamu jelek di pekerjaan Nah pertama, kamu harus tahu dulu nama gua ini pengen diperbaiki di mana? Di pekerjaankah? Di keluargakah Atau mungkin di hubungan asmara kah? Masing-masing beda caranya Nah, saya akan menjelaskan kepada kamu satu persatu, karena ini pertanyaan yang pastinya dimiliki sejuta umat. Yang pertama, dalam pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan, itu mutlak yang namanya ada yang disebut dengan kepercayaan. Kepercayaan itu, kalau kata orang, mahal. Dan memang betul, kepercayaan itu membangunnya susah lho. Kalau kamu sudah membangun kepercayaan, kemudian kamu mendustakan kepercayaan itu, nggak menjaga nama baik kamu dan kamu membohongi orang dalam pekerjaan, itu susah buat menjaganya atau mengembalikannya kembali. Nah, seandainya pun bisa, caranya nggak gampang. Caranya adalah bagaimana, Mas Bro? Caranya, pertama, kamu harus mau bekerja keras untuk untuk membuat sebuah prestasi yang tidak biasa dari orang-orang pada umumnya di tempat kamu bekerja. Sekali lagi ya, kamu harus mau bekerja keras untuk bekerja lebih keras lagi daripada biasanya, supaya kamu mendapatkan hasil yang tidak biasa didapatkan oleh teman-teman seangkatan kamu dalam pekerjaan kamu. Contoh nih, misalnya dalam pekerjaan kamu, kamu bekerja ceritanya ya sebagai agen asuransi ceritanya waktu itu kamu pernah nih secara nggak sengaja khilaf nipu klien kamu sampai klien kamu tuh ngerasa tertipu dengan penjualan asuransi kamu nah cara menebusnya bisa nggak bisa cara menebusnya adalah pertama kamu minta maaf secara terbuka bener-bener terbuka saya menyesal saya minta maaf yang kedua kamu lakukan perubahan mutlak dengan prestasi yang luar biasa Wah, wow. yang biasanya mungkin kamu mungkin kalau bekerja sebagai agen asuransi sebulan cuman dapat 10 klien, sekarang kamu niatin sebulan dapat 20 klien. Wah. Wow. Ketika kamu dapat 20 klien, nanti kan kamu akan dapat penghargaan tuh dari kantor kamu. Kamu akan dapat apresiasi. Nah, apresiasi ini kalau dikumpulin akan mengembalikan nama baik kamu loh dalam pekerjaan. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama minta maaf dulu secara terbuka. Yang kedua, berprestasinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya di tempat kerja kamu Wah mas bro, susah banget ya, memang susah Salah sendiri kamu tidak menjaga kepercayaan Gak apa-apa ya, yang penting masih ada jalan Coba kamu berusaha lebih kuat lagi, pasti kalau dikumpulin penghargaan itu Lama-lama nama kamu bersih dengan sendirinya, dicoba deh Nah itu kalau untuk pekerjaan Bagaimana seandainya nama kamu nih mohon maaf buruk di keluarga besar Ceritanya nih curhat-curhat yang sering saya denger Ada orang yang menghamili pasangannya di luar nikah Otomatis kalau kamu secara tidak sengaja menghamili pasangan kamu di luar nikah Nama kamu kan akan tercemar tuh di keluarga Terutama keluarga besar Nah cara ngobatinya gimana? Sama Yang pertama kamu secara terbuka mengatakan saya mohon maaf karena saya hilaf Itu yang pertama Yang kedua, bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu kerjakan Misalnya, kamu ngehamilin anak orang, jangan ditinggalin, nikahin baik-baik Secara terhormat, secara normal, dan secara religi Bukan hanya sekedar nikah Betul-betul nikah yang sakral na sesudah minta maaf dan kamu bertanggung jawab yang ketiga perbaikilah dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kamu nih memang mencintai keluarga kamu lo Kamu tau gak, sebenernya nih, keluarga besar kamu yang dulu menghujat kamu ketika kamu gak sengaja menghamili pasangan kamu di luar nikah Ketika anak kamu lahir dan lucu, mereka tuh rebutan loh sama anak kamu, percaya apa enggak? Loh kok mas bro tahu dari mana? Iya saya tahu karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri Orang, ada yang hamil di luar nikah, dihujat Begitu udah nikah, dan anaknya ternyata lucu, jadi rebutan tuh Dicubit-cubit, dipinjem mau diajak jalan-jalan Padahal awalnya mereka yang menghujat Ya itu fakta jadi intinya kalau yang namanya salah itu wajar yang tidak wajar adalah kamu lari dari tanggung jawab itu tidak wajar ya Nah bagaimana kalau yang ketiga Mas Bro gua nih pengen memperbaiki kepercayaan gua dengan pasangan gua pernah hilaf Mas Bro secara nggak sengaja mukul pasangan gue atau mungkin kamu juga pernah gitu ya nggak sengaja Mas Bro gua hilaf gue selingkuh Sampai akhirnya pasangan gue mutusin gue Dan merasa tidak percaya lagi sama gue Cara mengembalikannya gimana Nah, kalau untuk masalah pasangan ini Rada susah teman-teman Susah, karena saya selalu ngasih tahu Kalau dalam hubungan asmara Semua hal itu boleh ditoleransi Kecuali dua hal Bener, semua boleh ditoleransi Kecuali dua hal Yang pertama KDRT Yang kedua Perselingkuhan, itu tidak boleh ditoleransi Pukul-pukulan dalam hubungan asmara, putusin atau ceraikan. Yang kedua, perselingkuhan, putusin juga, ceraikan juga. Jadi seandainya kamu pernah selingkuh, walaupun katanya kamu hilaf, kamu sudah harus rela untuk kehilangan pasangan kamu. Jadikan itu sebagai pelajaran supaya tidak terulang lagi di hubungan kamu yang berikutnya. Ya? Jadi untuk yang pasangan mohon maaf saya tidak bisa bantu Karena itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat susah Dan sudah risiko kamu untuk kehilangan pasangan Seandainya kamu memang berselingkuh Makanya jangan berselingkuh dong Hargai pasangan kamu dengan sebaik-baiknya cinta Oke? Okay? Nah pertanyaan ini juga keren nih Pertanyaan yang kedua yang ada di email saya kali ini keren sekali Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang memang gak mau disebutin namanya Pertanyaannya adalah simple Mas Aryan, saya mau tanya deh Tapi tolong nama saya jangan disebutin ya Saya mau nanya Bagaimana sih cara Supaya saya bisa menjadi orang yang bernilai di hidup ini? Cie Hebat ya? Eh? Pertanyaannya simpel Tapi kena gitu loh Gimana caranya bisa menjadi orang yang bernilai di dalam hidup ini? Teman-teman Gak semua orang loh Percaya atau enggak Yang umurnya udah berumur Mengerti bagaimana cara menjadi orang yang bernilai Nah bernilai itu apa sih mas bro? Bernilai itu intinya kamu berguna bagi orang dengan menjadi diri kamu sendiri yang terbaik Sekali lagi saya ulangi Bernilai itu intinya kamu menjadi diri kamu sendiri yang terbaik dan ada gunanya buat orang lain Contohnya Saya nih punya kelebihan sama Tuhan dikasih pandai berbicara Pandai memberikan motivasi dan inspirasi Kemampuan saya merangkai kata ini secara spontan Bisa dibilang di atas rata-rata Nah saya tidak lantas menyombongkan diri Tapi saya gunakan ini untuk menolong banyak orang Gerti gak? Nah jadi kamu Kalau ingin menjadi bernilai Kamu lihat dulu Apa sih kelebihan gue dibandingin teman-teman gue? Apa sih kelebihan gue dibandingin adik kakak gue? Apa sih kelebihan gue dibandingin orang-orang yang ada di sekitar gue? Nah biasanya kalau saya ngomong gini kamu bakal bilang aduh Mas Bro gua nggak tahu nih loh kenapa soalnya gua ngerasa kayaknya nggak punya kelebihan deh Mas Bro gimana ya Nah pernah kamu ngerasa gitu kayaknya diri gue nih nggak ada kelebihan apa-apa Mas Bro diri nih cupu banget nggak kayak lu nggak kayak teman-teman gua yang lain gue tuh nggak ada apa-apanya gimana dong kalau gua nggak punya kelebihan jawabannya adalah nggak mungkin Tuhan itu maha adil teman-teman Gak mungkin setiap orang yang lahir di dunia ini Tidak dibekali kelebihan itu gak mungkin Yang ada bukan kamu gak punya kelebihan Tapi belum ketemu Sekali lagi Belum ketemu Nah cara menemukannya gimana? Cara menemukannya gampang Pertama kamu inget deh Pujian apa sih Yang paling sering diberikan oleh teman-teman kamu kepada kamu Pujian lo ya Ada nggak ketika kamu kumpul sama teman-teman terus teman-teman kamu nih muji, ih gila lu kok keren banget sih di bagian ini? Coba inget-inget deh, pujian apa yang pernah dikatakan teman kamu sama kamu? Dan bisa jadi pujian itu sering. Kalau nggak ada sama teman, sama keluarga deh. Pernah gak ketika kamu lagi ngumpul sama kakak adik kamu, sama saudara-saudara kamu, tiba-tiba kamu melakukan suatu hal itu dan kamu dipuji gitu? Ih keren banget sih, kok lu bisa sih? Nah, pujian-pujian itu sebenarnya signal loh Bener signal bahwa disitu loh kelebihan yang Tuhan berikan kepada diri kamu Pikirin deh, kapan terakhir kali kamu dipuji, dan pujian-pujian apa yang rata-rata diberikan mereka kepada kamu. Apakah ketika kamu memasak? Apakah ketika kamu bermain musik? Apakah ketika kamu berbicara? Ketika kamu baca puisi? Ketika kamu membuat tas kerajinan tangan? Apapun itu, kamu ingat-ingat. Nah, itu dia kelebihan kamu, dan mulai dari situ bagikan kelebihan itu untuk menolong orang lain. Cara itu yang bisa kamu gunakan untuk menjadi orang yang bernilai. Jelas ya? Jadi bagi kamu yang sekarang bukan menjadi orang yang bernilai atau belum merasa menjadi orang yang bernilai, coba deh, pikirin kelebihan kamu apa dan bagikan kelebihan kamu itu untuk menolong orang lain. Di situ, kamu akan menjadi pribadi yang bernilai. Gampang kan? Nah, kisah yang ketiga ini cukup unik nih teman-teman. Kisah ini berhubungan dengan percintaan. Jadi gini-gini, dengerin baik-baik. Ada salah satu sahabat pagar kehidupan Yang waktu saya membacakan cara kita untuk menjalani asmara dengan baik ala pagar kehidupan Kalau kamu suka mendengarkan video saya tentang cinta Saya pernah bilang ya Bahwa kita nih sebagai laki atau perempuan Ketika memang suka sama orang Nyatakanlah sebelum terlambat Iya kan saya pernah bilang gitu ya Nah percaya atau enggak Ada sahabat pagar kehidupan yang sudah mempraktekannya Nah dia ini perempuan Dia mempraktekan itu kepada cowok dan kemudian dia bingung Bagaimana caranya menahan rasa malu seandainya memang pernyataannya itu ditolak sama si cowok Nah ini yang diceritakan oleh email berikut ini oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkan karena ini privasi Pertanyaannya adalah begini Halo mas bro selamat malam Terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk bertanya kali ini di pagar kehidupan Saya ingin bertanya nih mas bro Jadi gini Dulu di video Mas Bro yang berjudul Serba-serbi Cinta, Mas Bro pernah mengatakan bahwa kalau memang kita suka dengan lawan jenis yang kita suka, harus menyatakan sebelum terlambat. Betul. Nah, masalahnya Mas Bro, saya ini perempuan dan saya sudah menyatakan cinta saya kepada seorang laki-laki. Nah, masalahnya, saya ditolak sama laki-laki tersebut. Yang jadi permasalahannya adalah saya merasa sangat malu karena saya baru kali ini menyatakan perasaan kepada cowok tersebut dan kemudian ditolak Nah terus pertanyaan saya adalah bagaimana mas bro supaya rasa malu saya yang sangat besar ini dapat segera hilang Karena baru kali ini saya menyatakan perasaan kepada lelaki dan kemudian saya pun ditolak secara halus Terima kasih atas bantuannya, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih Okeh Pertanyaannya bagus ya Pertanyaan ini melanjutkan materi dari kisah Percintaan yang saya bagikan di video yang judulnya Serba Serbi Cinta ternyata Jadi seorang perempuan ini menyatakan cintanya kepada cowok Yang memang sudah dia pendam Kemudian ditolak secara halus oleh cowok tersebut dan dia malu Dia bertanya gimana cara menghilangkan rasa malu yang sudah terkandung ada nih Yang sangat besar dalam hidup saya Oke Jadi gini Yang pertama, saya akan mengatakan dulu bahwa perasaan malu ini muncul Disebabkan karena kamu berani melawan zona nyaman Dan keluar melakukan sesuatu hal yang tidak biasa Selama ini, kamu kan selalu menjadi orang yang memendam perasaan toh Memendam, memendam, memendam Nah begitu kamu mendengarkan saya, kamu terinspirasi untuk mengeluarkan segala unak-unak kamu sama orang yang kamu suka Itu bagus Nah cuman, biasanya orang yang melakukan hal baru pertama kali, dia punya harapan tinggi. Iya kan? Gue punya harapan mas bro, kalau gua ngelakuin hal baru nih, gue harus mendapatkan hal yang dahsyat dong. Bukan hal yang malah menyekecewakan gue. Gitu kan? Nah, sama seperti perempuan ini, dia melakukan hal baru, tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Dan akibatnya, dia menjadi drop. Karena ibarat kata, udah melakukan hal baru, kok gue malah kecewa. Nah cara mengobatinya adalah Jangan pernah berpikir Bahwa yang kamu lakukan itu buruk Tapi bandingkan Dengan sebuah perbandingan Seandainya kamu tidak melakukan hal itu Jadi kamu mikirin deh Seandainya nih Kalau kamu tidak menyatakan perasaan kamu sama tuh cowok Kamu gak merasa bahwa diri kamu akan terpenjara oleh perasaan galau Kamu gak tahu kan bahwa dia itu suka sama kamu atau enggak Bahwa dia itu single atau sudah punya pacar Atau istri, betul gak? Dengan kamu menyatakan perasaan Bukankah itu lebih baik supaya kamu bisa tahu Oh iya ya, dia gak suka sama gue Berarti gue bisa cari cowok lain dong Oh iya ya Dia udah punya pacar, udah punya istri Berarti gue bisa cari yang lain dong Iya kan? Kalau kamu membuat pemikirannya dengan perbandingan seperti itu Kamu akan merasa Iya juga sih Semalu-malunya gue Tapi kan setidaknya gue lebih baik seperti ini Daripada Daripada gue memendam perasaan Tapi ujung-ujungnya gue gak tahu nih Dia suka gak Ya sama gue Dia mau gak iya sama gue Gitu Iya kan? Bener gak teman-teman? Setuju gak? Karena paling gak enak Paling gak enak dalam hidup ini tuh ngayal Ngayal itu gak enak Karena apa yang kamu ngayalin ini, belum tentu jadi kenyataan. Iya kan? Mikirin, waduh bersama pangeran terbang naik kuda terbang, tiba-tiba kudanya ketinggalan di bawah, lu terbangnya pakai capung ya, namanya juga mimpi ya kan? Mimpi siang bolong, betul gak? Nah ini, supaya tidak terjadi mimpi di siang bolong, kamu lebih baik nyatakan secepatnya. Dari situ baru nanti kamu akan ngeliat Pantes gak sih kamu sama dia untuk meneruskan impian-impian khayalan-khayalan yang ada di kepala kamu Kalau kayak kamu nih udah jelas ditolak Kan bisa stop ngayal dong Daripada ngayal mendingan buka diri untuk cowok lain Iya kan? Setuju gak teman-teman? Gitu caranya Jadi buat kamu udah maju lagi Buatkan diri kamu kebahagiaan Dengan bersyukur bahwa Alhamdulillah nih, gue udah menyatakan perasaan Dengan begitu, gue bisa tahu Dia suka gak sama gue, gitu Ya? Buka diri kamu Untuk hal yang baru Oke okay, ya? Nah, sekarang email berikutnya nih agak sedikit Unik nih teman-teman, email ini Diceritakan oleh seseorang Yang bernama Muhammad Alif Tosanaji Pertanyaannya cukup panjang, intinya begini Mas bro Saya punya kepribadian tipe plekmatis. Saya punya kepribadian yang gampang menerima segala sesuatu apa adanya, mas bro. Saking saya gampang menerima segala sesuatu apa adanya, mas bro, saya ini tipe orang yang gampang sekali bersyukur. Malah pernah, mas bro, ada orang-orang di sekitar saya tuh ngiri sama saya. Ngiri? Karena saya ini kok gampang banget mensyukuri segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Sehingga saya menjadi orang yang gampang banget bahagia nah cuman lama kelamaan mas bro saya jadi menyadari nih saya kok hidupnya jadi gini-gini aja gitu loh kayak gak ada tantangannya nah pertanyaan saya adalah bagaimana seandainya saya ini menjadi orang yang terlalu cepat puas terlalu santai terlalu gampang mengikuti arus gitu loh sehingga hidup saya tuh kayaknya gini-gini aja nah Apa yang terjadi dengan saya sih mas bro, saya bahkan tidak tahu lagi nih, baik buruknya sifat saya seperti ini Saya mulai merasa ada yang tidak beres, karena setelah dipikir-pikir, hidup saya ini jadinya biasa-biasa aja gitu Saya jadi ingin merasa lebih baik, tolong dong mas bro, bantu saya Apakah sifat saya ini salah, dan kalau memang salah, tolong berikan saya jalan keluar Terima kasih, mohon pencerahannya Oke okay. Terima kasih juga Muhammad Alif email kamu cukup bagus karena email kamu belum pernah ditanyakan ya Oleh orang-orang yang ada di email saya sahabat pagar kehidupan Jadi begini Muhammad yang namanya manusia itu sifatnya macam-macam okay? Ada seperti kamu yang plegmatis, ada yang melankolis, dan juga ada yang mungkin tipe-tipe lain yang saya gak tahu Cuman intinya apapun jenis karakter kamu teman-teman Selama kamu melakukan perbuatan-perbuatan terpuji Kamu gak usah repotin deh Kamu tuh salah apa enggak Contohnya kayak Muhammad Alif ini nih Dia yang memang punya karakter gampang bersyukur Apa adanya Bahkan cenderung mengikuti arus Itu tipe orang pragmatis Nah dia ngerasa nih Tipe orang yang kayak gini nih kayaknya salah nih Karena membuat hidupnya jadi biasa-biasa aja Padahal menurut saya Kamu Muhammad Alif tuh gak ada salah loh Pertama, kamu udah menjadi orang yang gampang bersyukur. Berapa banyak coba sahabat pagar kehidupan yang mendengarkan suara saya? Berapa banyak diantara kamu yang sampai detik ini susah bersyukur? Banyak gak? Banyak kan? Nah ini nih, ada orang udah gampang bersyukur tapi masih juga bingung. Kira-kira gua salah gak ya? <guruh> Jadi buat saya, Muhammad Alif, sifat kamu sudah betul. Hanya, hanya, selalu berani. Tentukan tujuan hidup yang lebih tinggi dari zona nyaman kamu Misalnya, kamu sekarang kerjanya apa nih? Misalnya kamu karyawan Kamu udah berapa tahun kerja di situ? Kamu udah puas, pasti puas ya karena kamu pragmatis Coba dong kasih tantangan Misalnya kerja di tempat lain kek, yang lebih bonafit Kalau selama ini kamu puas dengan kerjaan kamu Cari tantangan baru di kantor lain yang lebih menantang buat kamu resign dari kantor itu, cari kantor lain yang lebih membuat kamu jadi tertantang dari situ nih kamu dengan sifat kamu yang gampang bersyukur percaya atau gak rezeki kamu juga akan bagus loh, loh kok mas bro tahu dari mana ya iya dong, orang itu kalau rezekinya mau bagus cuma ngelakuin 3 hal teman-teman, pertama dia bersedekah, kedua dia bersyukur, ketiga berusaha seperlunya, ayo ulangin lagi bersedekah bersyukur, berusaha secukupnya bersedekah, bersyukur, berusaha secukupnya. Nah, Muhammad Alif ini dia udah jago bersyukur sampai teman-teman yang iri. Bagus. Tambahin sedekah dong. Ya kan, udah sedekah baru usaha secukupnya. Naikin level, hindari zona nyaman, selalu pasang target yang lebih tinggi dari yang sudah pernah kamu capai. Itu aja. Nanti dari sini nih Muhammad Alif, kalau kamu praktekin apa yang saya katakan ini, tiba-tiba kamu entar bisa laporan nama saya. Wih, Mas Bro. Gua dulu pernah curhat sama lu. Saran lu gua praktekin. Sekarang gua udah punya perusahaan dua Ye, yeah, mantap enggak tuh? Lu mau enggak kerja sama gua? Iya <laughs> kan siapa tahu dikasih gedungnya gitu kan. Gedungnya kamu jadi gedung saya di pagar kehidupan. Lumayan kan kantor kita sebelahan. Begitu enggak Muhammad Alif? Iya kan? Nah, jadi gitu ya. Kamu nggak usah ributin kamu semua yang dengerin saya karakter kamu tuh gimana. Semua karakter itu bagus. Intinya harus memperhatikan. Gue tuh pandai bersyukur nggak sih? Gue tuh suka sedekah nggak sih? gua udah berusaha belum? Kalau udah, tiga-tiganya oke. Okay, diem, nggak usah diprotes. Itu sudah di jalan yang benar. Oke? Okay? Jelas ya semuanya ya? Mantap kan? Mantap. Nah, kali ini kita sudah sampai email terakhir. Nah, email terakhir ini juga paling seru nih. Email terakhirnya seru dan kamu wajib mendengarkannya karena ini keren banget. Jadi email ini dicurhatkan oleh seseorang yang memang dia sedang bersekolah di luar negeri, sepertinya ya. Dia suka mendengarkan pagar kehidupan dan dia sekarang sudah ada di Eropa. Wih, pagar kehidupan sampai Eropa, mantap! mengirim email ini bernama M. mrRviansen Wah dia curhatannya begini nih panjang di curhatannya cuman saya ambil intinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Selamat siang Mas Aryan Surya yang saya hormati dan selalu mencerahkan ide-ide saya saya Muhammad Erfiyansen saya adalah orang yang sudah lama menggemari pagar kehidupan Nah pada waktu itu saya menonton video mas bro yang mengenai hukum tarik menarik atau law of attraction, betul Saya sudah menggemenakan hukum tarik menarik ini mas bro sejak tahun 2010 Dan percaya atau enggak banyak sekali manfaatnya termasuk nih target saya selalu goal Wih. Tetapi yang saya heran saya punya target satu hal yaitu menemukan satu perempuan idaman saya Setelah 7 tahun berakhir, tidak ada yang berubah atau tertarik atau muncul di hadapan saya Dan mendapatkan ide-ide untuk menarik saya kepada orang tersebut Akhirnya nih mas bro, saya hanya diam Menunggu signal untuk datang kepada saya, siapa tahu aja kalau saya diam Cewek itu datang kepada saya Karena biasanya nih mas bro, apapun bisa saya tarik loh Menggunakan hukum tarik-menarik yang mas bro ajarkan di video-video Pagar Kehidupan Mulai dari rezeki bahkan saya pernah nih kencan dengan banyak perempuan menggunakan hukum tarik-menarik dengan cara yang benar. Nah tapi kenapa ya? Saya untuk bisa mendapatkan satu wanita idaman yang saya mau ini, ini susahnya bukan main. Kenapa saya sudah berhasil untuk hal lain, tapi untuk hal yang satu ini selalu gagal? Pertanyaan saya, apakah ada yang salah dengan cara saya menggunakan hukum tarik-menarik? Ataukah memang salah? Ada penjelasan lain yang belum saya mengerti, sehingga saya gagal menerapkan hukum tarik-menarik ini. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih pagar kehidupan, selalu sukses, selalu semoga pagar kehidupan bisa sampai Eropa. Amin, ya didoainya sampai Eropa, amin, amin. Oke, terima kasih juga ya, Ervian ya. Jadi begini, begini, begini. Temen kita yang di Eropa yang satu ini, teman-teman, dia ini punya masalah yang unik juga nih. Dia pernah mempraktekan hukum tarik-menarik yang saya ajarkan di video, dan banyak memang perubahan dalam hidup dia ya. Mulai dari pekerjaan yang cepat gol, katanya. Kemudian dia juga gampang kencan dengan perempuan lain yang dia mau. Tapi kok untuk satu cewek yang dia idamkan ini malah nggak ketarik gitu loh. Aneh buat dia. Karena selama ini berhasil, tiba-tiba satu ini gagal. Nah, begini ya. Saya bilang, hukum tarik menarik ini bukan berarti keinginan kamu semua bisa terkabul Saya ulangi, metode The Secret atau hukum tarik menarik ini bukan berarti semua keinginan kamu bisa terkabul Saya menyebutkan bahwa dalam hukum tarik menarik itu Sebenarnya kita hanya memanfaatkan atribut yang sudah diberikan Tuhan kepada semesta alam Jadi sama seperti hukum gravitasi, ketika kamu jatuhin nih, coba ada bolpen kamu jatuhin ke bawah. Itu kan bisa jatuh gara-gara hukum gravitasi kan. Apakah gara-gara bolpen itu jatuh ke bawah, kamu mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Sehingga kamu mengatakan bahwa, oh gue menguasai gravitasi. Enggak kan? Sama dengan hukum tarik menarik. Mungkin kamu bisa menggunakan hukum tarik menarik ini untuk jadi sukses pekerjaan. Bisa kencan dengan perempuan manapun yang kamu mau. Dapet teman yang oke okay, dan sebagainya. Tapi harus ingat, semua itu harus menggunakan izin dari Tuhan Semesta Alam. Jadi yang masalah kamu di sini, kamu nih sebenarnya lagi pengen disadari nama Tuhan Semesta Alam, eh... Jangan sombong, gak semua yang kamu pikirin itu bisa jadi kenyataan Kamu perlu izin dari Tuhan semesta alam Nah saran saya buat kamu begini, coba deh mulai sekarang kamu minta ampun dulu sama Tuhan semesta alam Karena biasanya nih orang yang udah sering pakai hukum semesta alam yang namanya tarik menarik dan berhasil nih agak sombong orangnya Saya gak mengatakan kamu sombong ya, saya gak mengatakan kamu sombong Tapi biasanya orang-orang yang sudah berhasil menggunakan The Secret Dia akan mengatakan bahwa dirinya itu menyerupai Tuhan Wah itu bahaya itu, itu bahaya itu Nah sekarang buat kamu dan buat teman-teman yang lain yang kasusnya sama nih Seperti teman kita yang di Eropa ini Pertama minta ampun dulu Minta ampun dulu kepada Tuhan semesta alam Bahwa kamu siapa tahu ada perasaan sombong dalam diri Nah sekarang caranya kamu ganti Kamu berdoa sama Tuhan semesta alam dengan rendah hati Minta izin untuk menaklukkan hati Pujaan hati kamu tadi Si perempuan tadi Ya kalau saya sih feelingnya gitu Selama ini nih mungkin kamu dapat apapun gampang Cepet banget Nah itu membuat kamu jadi agak sombong Secara gak langsung dalam hati ya Nah sekarang coba Dalam tanda kutip tobat minta ampun nama Tuhan semesta alam dan mulai dari bawah lagi berdoa dengan cara doa yang tidak nodong ada tuh videonya ketikan di YouTube doa tidak nodong pagar kehidupan pakai cara itu deh Nah nanti dari situ cara berdoa yang sopan yang santun minta izin nama yang Mahaha kuasa tiba-tiba tuh perempuan yang tadinya ngamo sama kamu yang kamu idam-imkan itu bisa tiba-tiba datang Nah kalau sampai dia datang menggunakan cara ini berarti bener perkiraan saya bahwa ada maksud Tuhan semesta alam buat kamu supaya kamu tidak sombong mentang-mentang bisa pakai hukum the secret tuh, tarik-menarik terus kamu ngerasa diri kamu Tuhan bahaya, bukan apa-apa saya punya temen, saya punya temen dia jago tuh menggunakan hukum tarik-menarik dapat apapun yang dia mau hampir dia dapat jadinya sombong bukan main, dia menyatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya kita, wih Jangan sampai kamu seperti itu ya, jangan, jangan, jangan, itu berdosa, oke? Okay? Di atas langit selalu ada langit Sejago-jagonya kita memancing apapun Menggunakan hukum tarik-menarik Masih ada izin Tuhan yang harus kita dapatkan Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik Oke? Okay? Jelas ya? Saya senang sekali nih Kalau kamu yang bertanya ada dari Eropa Dari Amerika, dari Asia ya Mudah-mudahan pagar kehidupan bisa sampai ke sana Dan saya pun bisa hadir di tengah-tengah kamu Amin Mohon doanya ya Untuk Erviansen ya Nah teman-teman Kita sudah ada di ujung materi nih, gimana? Apakah video yang saya bagikan di hari ini cukup menginspirasi kamu? Ada nggak 1-2 kisah di antara video saya di hari ini dan di hari kemarin gitu ya yang bisa membuat kamu jadi terbuka pikirannya di dalam menjalani hidup? Nah sekarang gini teman-teman, ada beberapa orang yang percaya bahwa menjadi orang yang lebih baik itu susah, padahal nggak loh. Menjadi orang yang lebih baik itu sebenarnya adalah orang yang mau terus memperbaiki diri. Terus perbaiki diri ya, karena perbaikan diri itu tidak akan pernah usai sebelum kita mati Saya juga sama teman-teman Ada banyak hal dalam hidup saya yang harus saya perbaiki Seperti halnya teman-teman yang sudah saya bacakan tadi di email Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasa selama ini hidup kamu penuh dengan masalah? Nah kalau memang kamu merasa hidup kamu selama ini penuh dengan masalah Saya tanya lagi, sudahkah kamu berusaha untuk memperbaiki diri kamu ke arah yang lebih baik? Kalau memang belum, itu dia penyebabnya. Ayo dong, rubah diri kamu dengan apa yang saya bagikan di pagar kehidupan. Tonton video saya satu per satu, dan lakukan prakteknya langsung saat itu juga. Sekali lagi saat itu juga, supaya hasilnya pun saat itu juga kelihatan. Oke? Okay? Saya selalu senang berada di telinga kamu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Ingat teman-teman, kamu harus selalu berjanji pada saya untuk tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye semuanya.